フィッシ i n ング・インドネシア、カーテー・バ a s リー。 Bitra bisnis, meski masih banyak masalah yang terjadi di iklim investasi Indonesia hingga saat ini, ternyata minat investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri masih sangat tinggi. Namun, investasi yang masuk tentu saja tidak semuanya bisa langsung didorong untuk menjadi terrealisasi. Harus ada pemilihan dan investasi yang masuk dalam kategori prioritas, agar masuknya investasi benar-benar dapat langsung berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan perekonomian masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, Saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, strategi seperti apa yang harus dilakukan agar banyaknya minat dan rencana investasi di Indonesia dapat realisasi dengan baik, di samping juga untuk terus meningkatkan minat sekaligus penambahan investasi lainnya dari investasi-investasi yang sudah berjalan hingga saat ini? Saya nggak akan bicara mengenai investasi... サクセス・ストーリーは、200人以上の人たちにとって、これが100人以上の人たちにとって、200人以上の人たちにとって、200人以上の人たちにとって、200人以上の人たちにとって、200人以上の人たちにとって、200人以上の人たちにとって、 Lantas, bagaimana cara promosi selanjutnya, Mas, agar Indonesia selalu menarik untuk investor? Nah, buat saya selalu, promosi yang paling baik adalah cerita sukses. Kita percuma bikin iklan terus-terusan di TV, di luar, di dalam, bikin pengumuman di koran, saya ngomong sama Anda di radio, kalau sukses story-nya nggak ada. Karena itu mungkin di dalam jangka pendek, orang saya percaya, orang lihat, n i h kita saya ngomong begini, gitu ya, berapa kali, kalau kemudian Anda nggak lihat ada sukses story-nya, Anda akan bilang, saya nggak bisa dipercaya. Saya. Jadi cara yang paling baik di dalam marketing adalah kita tunjukin bahwa ada yang berhasil. Sehingga nanti kalau kita bicara lagi di dalam waktu ke depan, saya nggak cerita lagi mengenai plan. Tapi saya akan sebut, coba lihat Anda e bisa u t saya b sebut perusahaannya. Kemudian mereka yang berhasil, mereka bisa melakukan promosi untuk dirinya sendiri. Melakukan investasi di Indonesia itu doable. Itu yang saya sebut sebagai prioritas. Demikian Katib Basri, saya g e r i Sadewa.